dan keutamaan orang yang tauhid dia khalaqanna bi ghairi hisab. Ya, dia masuk surga tanpa dihisab. Setelah dijelaskan tentang tauhid ya, kewajibannya, keutamaannya, perwujudannya. Disebutkan setelah itu lawan dari tauhid. Ya. Karena sesuatu itu yurafu bid-didd sesuatu itu bisa diketahui dengan lawannya kalau searah mengetahui lawannya dia bisa mengetahui tauhid kalau searah mengetahui bahaya kesyirikan merupakan lawan tauhid dia bisa menyadari bahwasannya tauhid itu adalah perkara yang sangat penting sekaligus mengingatkan jangan sampai kita pada bentuk kesyirikan apapun bentuknya ya nah semua ini sampai bab al-khawfi nasyrik ya sampai kalau seorang betul-betul mengamalkan dia sudah menyempurnakan perkara tauhid ini tapi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, dari bentuk penyempurnaan bukan hanya dia menyempurnakan tauhid untuk dirinya sendiri ketika seorang itu mengetahui keutamaan tauhid mengetahui bagaimana bahaya kesyirikan ya bukan untuk dirinya sendiri tetapi diantara bentuk kesempurnaan adalah dia mengajak orang lain ya untuk mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri-diri mereka dari kesyirikan Ya. Qala fa innahu wujub tauhid wa Beliau di bab-bab sebelumnya menyebutkan tentang kewajiban tauhid dan keutamaannya. Wal wa ya, 'ala at dan anjuran untuk bertauhid dan menyempurnakan tauhid. Wa tahaffudhihi dhahiran aw wa ya dan e, merealisasikan tauhid secara zahir ataupun batin wal khauf dan takut terhadap lawan dari tauhid yaitu kesyirikan wa bidzalika yukammil 'abdu nafsahu ya dengan bab-bab sebelumnya ini sampai bab al khauf syirik seorang itu dia menyempurnakan dirinya sendiri Ya. Summa zaqara fi hadzal bab takmilahu li ghairihi bidda'wati ila shahadati alla ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan di dalam bab ini bab dakwah seruan kepada tauhid la ilaha illallah. Ya, adalah seorang itu menyempurnakan untuk selainnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Harusnya demikian. Seorang itu ketika dia mengetahui ya bahwasannya ini adalah kebaikan, ya dia amalkan ya diantara bentuk kecintaan atau bentuk keimanan seorang, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya layu minu aha dukom, hatayu hebbali akhi, himayu hebbuli nafsi. Ya tidak sempurna keimanan seorang sampai dia mencintai apa yang e, untuk saudaranya sebagaimana dia cintai itu untuk dirinya sendiri. sekarang dia cinta tauhid. Dia tahu keutamaan tauhid. Dia tahu bahaya kesyirikan. Ya di antara bentuk ya kecintaan dia ya terhadap saudara-saudaranya dia dakwahkan tauhid. Ya, dia dakwahkan tauhid. Ya sebagaimana kita akan sebutkan nanti Uh, di dalam pembahasan uh, terjemah ayat-ayat dan hadis-hadisnya bagaimana cara berda'wah Ya. Tapi intinya di sini kita hanya menjelaskan bahwasanya urutan bab per bab yang ada dalam Kitabut Tauhid itu bukan asal buat. Ya. Bukan tanpa maksud ketika Al-Muallif, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala meletakkan bab ini di bagian sini, bab ini di bagian setelahnya, bab itu ada maksudnya ya dan disebutkan bab ad-dua ila tawheed ad-dua ila syahadati Allah ilaha illallah setelah dijelaskan ya secara lengkap dan secara mujmal, ya secara mujmal global tentang tawheed dan syirik ya keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Ingat kita masih masih perkara yang global ini. Nanti kita akan dapatkan setelah ini yang kaitannya ya dengan perkara tauhid dan kesyirikan yang dibahas secara rinci satu persatu. Ini tauhid, ini syirik, ini syirik asgar atau syirik akbar akan dibahas. Ya, tapi di awal-awal kita tahu Ya, keutamaan tauhid secara umum begitu juga bahaya kesyirikan secara secara umum. Qala fa innahu la yatimut hatta yukammil al-'abdu jami'a maratibihi thumma yas'a fi takmili Ya. Karena sungguhnya tidak akan sempurna Tauhid itu sampai seorang hamba itu menyempurnakan seluruh ya, tahapan-tahapannya Ya dia ilmui, dia pahami itu apa itu Tauhid Dia pahami bagaimana kedudukan Tauhid, keutamaannya Kemudian dia tahkik, dia realisasikan Tauhid tersebut ya. Oh ternyata Tauhid adalah lawannya Ya, ketika tauhid itu begitu penting, ternyata lawannya, kebalikannya begitu bahayanya harus hati-hati dijelaskan dengan cerita. Ya, ini yang ada pada dirinya. Summa yas'a fi takmili Kemudian dia berusaha untuk menyempurnakan ya selain dirinya. Ya, karena itu setelah pembahasan yang berkaitan seorang itu memahami tauhid terutamaannya perelisiasiannya dan lawannya ya seorang-seorang nah, berdakwah ya dengan kapasitas ilmu yang dia miliki ya terhadap perkara tauhid ini qala طيب dalam bab ini <tuh> al-muallif menyebutkan satu ayat dan dua hadis yang berkaitan dengan Da'wah ila tawheed. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala Qul hadihi sabili Ada'u ilallahi ala basiratin Ana wa mani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul Katakanlah Ini adalah jalanku Ada'u ilallah Aku menyeru kepada Allah Ala basiratin Di atas basirah Ana Wa manittaba'ani Aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa Subhanallah dan maha Suci Allah wa ma'anaminal musyrikin dan aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, beliau Al Muallif Rahimahullah memulai bab tentang dakwah ilah tauhid ini dengan ayat ini. Qul katakanlah Siapa yang diperintahkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai Nabi katakanlah wahai Rasul Ya hadhi ya. sabili ini adalah jalanku Ini adalah jalanku Ya ini adalah hadihi adalah isim isyarah. Ya, kalimat atau kata isyarat menunjuk. Ya. Al-musyaru ilaihi ma jaa bihi an sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i ibadatan wa da'watan ila eh. Alhamdulillah. Hadhi ini apa ini apa yang beliau yang dimasukkan dengan ini al-mushar ilahi maja ya, abihin nabiussallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk yang diisyarakan dari kata ini adalah apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam minashar dari syariat ibadah dan dakwah ilallah. Sabiri ya tariri, jalanku. Ya. Ad'u ila Aku menyeru kepada Allah. Ya, hati kan di sini. Ya. Ad'u ilallah Tidak mengatakan ad'u ila nafsi. Aku aku menyeru kepada diriku tidak, tapi ad'u ilallah Menyeru kepada Allah. Ya, karena da'i itu ada yang da'i ilallah ada yang dia da'i ilah gairillah ada yang da'i yang menyeru kepada Allah dan ada yang dia menyuruh bukan kepada Allah ya apakah kepada dirinya apakah kepada kelompoknya Ya. Apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya dan harusnya sebagaimana yang disebutkan ana wa manittabi'i ini adalah ya jalannya jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Kalau seorang itu benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bahwasanya ketika dia berdakwah ya adalah ila Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendakwahkan seorang kepada jalannya Allah Subhanahu wa ya, taala. Bukan kepada dirinya. sehingga kalau kalau demikian keadaannya, dia tidak peduli orang mengikuti dia atau tidak. Dia tidak peduli apakah kebaikan itu lewat dari lewat dari jalannya atau dari orang lain. Karena yang penting apa bagi dia yang penting manusia itu bisa baik, manusia itu bisa mengenal kebaikan, bisa mengenal tauhid, ya apakah lewat dirinya, ya atau lewat orang lain, ya berbeda kalau seorang itu, ya berdakwah kepada dirinya, seolah-olah yang namanya kebaikan itu harus lewat dirinya, ya ini clear, hati-hati ya hati-hati eh, dari penyakit yang seperti ini ya penyakit seperti ini ketika seorang eh, merasa yang namanya kebaikan itu harus lewat dirinya harus lewat kelompoknya harus lewat pengajiannya ya kalau bukan pengajiannya berarti itu patut dipertanyakan bukan seperti itu ya ya kalau seorang itu ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dia tidak peduli orang mau nurutin dia atau tidak yang penting dia menyampaikan ya dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. dengan cara yang benar ya kemudian dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hasilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan hasilnya ya kalau dia dapatkan ada orang yang berdakwah mengajak kepada kebaikan dia gembira, ya kenapa yang seperti ini eh, dia tidak gembira? Ya, terbantu tugas dia untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu perhatikan, ya jangan sampai ya ketika kita memiliki eh, kewajiban. Ya. Karena setiap orang itu memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitasnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Artinya kalau hafalnya satu ayat ya sudah satu ayat itu saja. Kalau pahamnya satu ayat ya sudah satu ayat itu saja, ya bukan dipahami oh berarti semua orang ya punya ilmu atau tidak punya ilmu dia boleh berdakwah karena baliwani walau ayah ini salah dalam memahami. Tapi baliwani walau ayah kalau memang satu ayat itu yang kita punya itu kita sampaikan, ya dengan caranya, ya yang namanya dakwah tidak hanya Seseorang itu mengajar di masjid, mengajar di kelas, ya dakwah bilisan bisa, dakwah dengan akhlak kita yang mulia, dakwah ya dengan uh, tulisan kita kalau kita mampu untuk menulis, ya dakwah dengan menyopang kegiatan dakwah itu sendiri itu adalah bentuk dakwah, ya adu ilallah, ya. Ala basirah tin, nantikan di sini. Ala basirah, yang namanya dakwah itu harus ala basirah, yaitu alal ilmu di atas ilmu. Ya, dan Syekh Muhammad bin Salim Rahimahullah beliau menyebutkan di sini, ya ala basirah di atas ilmu bukan hanya seorang itu menguasai ilmu yang akan dia sampaikan, ya, kalau dia mau menyampaikan perkara fikih, ya, dia menguasai perkara fikih, betul, itu betul, itu syarat. Tapi bukan itu itu saja, ya. Beliau menyebutkan seorang dai, ya seorang dai, ketika dia menyampaikan, ya, menyampaikan eh, dakwah ya, ala basirah, ya dia harus memahami atau menguasai tiga hal ya. yang pertama al-ilmu bishyara ya ini apa yang akan dia sampaikan ya apa yang dia sampaikan ya ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya sampaikan apa yang dia ketahui ya kalau misalnya dia ditanya dan dia tidak mengetahui jawabannya, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, jangan merasa aib untuk menjawab dengan wallahu a'lam. Itu jauh lebih baik daripada dia, ya, menjawab tanpa ilmu. Ya. Ilmu Terhadap apa yang akan dia sampaikan Materi yang dia sampaikan ya. Kalau dia tidak menguasai Ya jangan Kalau dia belum paham ya Jangan sampaikan apa yang belum dia pahami Tapi apa yang dia kuasai Itu yang dia sampaikan Ya Yang kedua Al ilmu bihalil mad'u Al ilmu bihalil mad'u Dia mengetahui Mengilmui keadaan Madaungunya, siapa yang dia hadapi saat ini di dalam berdakwah? Ya, bagaimana kita akan dapatkan nanti pada hadis uh, Ibn Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Inna katai kauman hum ahlul kita atau min ahlul kita. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian? Ya, supaya Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu paham siapa yang akan dihadapi nanti. Ya. Berbeda ketika seorang itu menghadapi ahlul kitab, ya, yang mereka ini memiliki ilmu tentang kitab dengan orang yang tidak mengerti tentang kitab. Apa kata Ali radiyallahu ta'ala anu haddithun nasbima yalhamun Sampaikan kepada manusia Dengan apa yang mereka pahami Ya Sampaikan kepada manusia Dengan apa yang mereka pahami Ya Aturiduna an yukadda ballahu wa rasuluhu Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasulnya itu didustakan Ya kenapa Allah dan Rasulnya bisa didustakan Ketika seorang itu menyampaikan Ya, apa yang belum tepat untuk disampaikan kepada satu kaum. Ya, sampaikan, al-aham fal-aham. Sebagaimana nanti kita dapatkan pada hadis ya, tentang pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Muad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Sampaikan tentang tauhid terlebih dahulu. Ya, setelah mereka paham, sampaikan tentang sholat, Setelah mereka paham dan mereka amalkan, sampaikan tentang zakat. Ada tahapannya. Ya, yang ketiga al ilmu bisabil al musil ilal maksud. Ya, ada yaitu ilmu dengan uh, ilmu tentang sabil cara. Ya, cara di dalam menyampaikan, cara berdakwah. Ya, bukan materinya saja tapi cara menyampaikan ya, ini kaitannya dengan keadaan wad'u ini juga tadi ya, beda ya, ketika seorang yang tadi, betul-betul awam, dengan orang yang sudah ada subhan di kepalanya, itu beda ya, itu beda ya rasulullah s.a.w disebutkan kisah yang kita ketahui, ya e, kisah yang pertama kisah e, Arabi yang kencing di masjid, ya, kebetulan materinya sama dengan materi santri hari ini, tentang dakwah, hikmah di dalam dakwah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hikmah, ya? Yang pertama disebutkan oleh Sheikh Muhsaymin dalam Kitabul Ilm kisah tentang seorang Arabi, seorang Badui, ya, yang tidak mengenal uh, tata kerama di perkotaan atau pedesaan, karena dia tinggal jauh dari kampung, ya, dia kencing di masjid. Ya bayangkan ini kemungkaran yang sangat besar kan ya para sahabat berusaha untuk melarangnya tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menahan para sahabat setelah selesai beliau merintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil uh, seember air dan disiramkan ke uh, apa namanya bekas najisnya kemudian beliau memanggil Arabi ini, siapa namanya tadi masih ingat tak? Dulkhuay huh? syirah al Yamani. Ada dua Dulkhuay syirah. Dulkhuay syirah al Yamani, Arabi yang kencing di masjid. Ada Dulkhuay syirah at -tuh. tamimi ya, yang mengatakan kepada Rasulullah, Iqdlia ya Muhammad fa inakala taadil, ya, berbuat adillah wahai Muhammad. Karena sungguhnya engkau tidak berbuat adil. Ya. Nah ini badui ini atau Arabi ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan, ya innama, ya, wawasannya masjid-masjid ini tidak boleh padanya kecuali uh, dari uh, tidak boleh padanya perkara-perkara, ya dari kencing dan najis, perkara-perkara yang kotor lainnya. Ya masjid ini dipergunakan untuk dzikir kepada Allah, untuk salat dan membaca Al-Qur'an. Disampaikan oleh Rasulullah. Saya lihat banyak orang ini tidak paham. Ya, dia tidak bermaksud untuk menghinakan masjid. Ya, dia ya, ia ya namanya badui, dia tidak tahu. Mungkin dia lihat ya ada tempat yang tepat. Ya, akhirnya dia kencing di situ. Ketika disampaikan demikian, ya, Arab ini berdoa Allahummarhamni wa Muhammadan walatarhamana ahaadah. Ya Allah, ya berikanlah rahmat kepada aku dan Muhammad dan jangan engkau beri kepada selain kami. Ini kisah pertama yang disebutkan oleh Syaikhul Syaikhin. Ya bagaimana hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kisah Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami ketika beliau salat kemudian ada yang bersin kemudian beliau mengucapkan yarhamukallah beliau mentasmid ya kemudian para sahabat yang lain memandang beliau ya melirik pada beliau beliau merasa jengah diperhatikan kemudian tambah berkata dalam salat ini ya kenapa kalian melihat aku ya Kemudian para sahabat ya, e, memukul-mukul tangan mereka ke paha mereka untuk mendiamkan. Akhirnya Muawiyah Ibnu Hakam paham bahwasanya mereka sedang berusaha untuk mendiamkan, akhirnya dia berdiam. Setelah sholat dijelaskan, ya, bahwasanya sholat tidak boleh ya, e, di situ ada kalam manusia, artinya ya, perkataan e, seorang terhadap orang lainnya yang kaitan dengan dirinya yang ada adalah ya tasbih tahlil berzikrullah wa qiraatul quran sampai beliau mengatakan aku tidak pernah melihat seorang pengajar pun yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini dua kisah kisah yang ketiga sangat berbeda dengan kisah yang dua ini ya kisah yang ketiga ini ketika ada seorang sahabat mengenakan cincin. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau marah. Ya, beliau cabut dan dilemparkan cincin itu, dibuang cincin tersebut. Ya ini kan luar biasa kan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saat ini ada kita lihat orang kemudian barangnya kita buang Ya besok kita sudah dijemput Pak Polisi. Ya kan dikit-dikit ngadu kalau sarap. Ya, tapi ya lihat bagaimana sahabat ini. Ketika setelah dijelaskan Rasulullah, ya kenapa ya beliau membuang, ya menjelaskan kesalahannya. Kemudian Rasulullah SAW pergi, sahabat yang lain berkata ambil cincinnya. Ya, sahabat ini tidak mau. Ya aku tidak akan mengambil apa yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keimanannya. Ya. Artinya di sini sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan hikmah dan hikmah itu adalah menertakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya. Di mana beliau harus lembut, di mana beliau harus marah, di mana beliau harus mengatakan ya demikian, di mana harus beliau melakukan demikian. Beliau paham. Ya. Kalau seandainya ini dibalik, beliau lakukan misalnya kepada Muawiyah bin al-Hakam, mungkin berbeda ceritanya. Ya, tapi lihat ketika seorang sahabat yang sudah kokoh keimanannya, ya, melakukan kesalahan ditegur dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak goyang keimanannya. Ya kan kalau kita kan kalau dimarahin ngambek Habis itu gak mau ngaji lagi Ya maaf-maaf saja Banyak orang seperti ini Ya Bisa jadi karena dia salah Bisa jadi mungkin karena orang yang memperlakukan dia tidak tepat Ya akhirnya ngampuk Tidak ngaji lagi Ya tapi tidak dengan sahabat Dia tahu dia salah Dia tahu dia merasa bersyukur Jadi ingatkan oleh Rasulullah SAW Justru tidak goyah keimanannya Ya begitu juga ketika kita berdakwah. Ya, terkadang kita ya harus demikian, terkadang kita harus bersikap lain. Ya, hikmah. Ya, ini yang disebut dengan hikmah. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu sesuai dengan dan seorang yang hakim, seorang yang bijak, dia paham kapan harus marah, kapan harus dia berkata lembut. Ya, kapan harus ya dinaikkan volume suaranya. Ya demikian di dalam berdakwah ala besir, di atas ilmu dan di antara ilmu adalah cara di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Allah taala wallah subhanahu wa bihamdi asyhadu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh